Mitra bisnis, transparansi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dipertanyakan oleh seorang pembaca Kompas, setelah anaknya yang berprestasi di sebuah SMA top dan telah mempersiapkan dengan matang, gagal lolos tes fakultas kedokteran UI. Dia merasa aneh dalam formulir pendaftaran terdapat kolom keturunan etnis yang wajib diisi, yang membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam penentuan lolos tidaknya seleksi masuk tersebut. Jika ini benar, Maka selamanya Indonesia tidak akan mendapatkan benih dokter terbaik untuk menyelamatkan orang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Darma, apa komentar anda? Formuler etnis, formulir agama itu sudah nggak perlu deh. Di mana mana nggak perlu karena itu menjadi hambatan untuk akses secara objektif. Jadi formulir itu lebih baik eh, untuk menangkap hal-hal yang Sifatnya universal, gitu. Karena kalau soal agama etnis itu kan tidak universal, karena di banyak tempat, akan terutama kalau di negara-negara maju, itu kan pertanyaan itu dianggap tidak etis, gitu. Apalagi di kalangan birokrat-birokrat yang berpikiran sekularianisme primordial, itu sangat memungkinkan, gitu. Dan kecenderungan Perguruan tinggi kita, terutama perguruan tinggi negeri ini kan malah semakin kan, pemerintah. Lalu, selain terdapat kolom keturunan etnis, kolom lain yang banyak dikeluhkan adalah kolom mengenai penghasilan orang tua. Bagaimana pendapat Bapak? Sudah bagian dari perjuangan lama yang saya minta untuk dihasilkan. Gitu. Jadi penghasilan itu lebih baik nanti ditanyakan setelah sudah resmi diterima. Bahwa data penghasilan itu diperlukan untuk eh bagi perguruan tinggi itu ya, tetapi sebaiknya nanti setelah diterima. Tapi kalau sedang proses pendaftaran, sebaiknya hal-hal yang sifatnya bisa mengundang prejudis itu harus dihilangkan. Gitu. Jadi kolom-kolom yang ada itu mesti kolom-kolom yang sifatnya umum dan Ya tidak menyurus lah, entah itu menyurus mengetahui kemampuan ekonomi, asal usul, atau bahkan agama itu sebaiknya gitu. Sepertinya ya cukup asal sekolah, asal daerah gitu. Memang tujuan dari misalnya kolom admin itu adalah untuk mengetahui asal daerah gitu. Itu saya kira lebih baik langsung saja asal daerah. Tapi ada pengamat yang mengatakan, keberadaan kolom-kolom ini dimaksudkan agar terjadinya keberagaman dalam penerimaan murid di perguruan tinggi, khususnya negeri. Bagaimana menurut Bapak? Oh ya. Kalau kita kan sebetulnya kan udah punya pengalaman dulu sejak masa orde baru itu ya, ada... UMPTN atau berubah dari Sipen Maru atau apalah namanya, itu kan sudah merupakan pola seleksi yang cukup objektif ya, tidak ada kan, relatif, tidak ada protes-protes terhadap pola semacam itu eh, itu aja dipertahankan kalau so, waktu itu relatif tidak ada komplain-komplain terhadap proses penerimaan mahasiswa baru di PTN karena saya kira itu berlangsung secara objektif jadi menurut saya hal yang dulu sudah dijalankan dan tidak tidak ada permasalahan di masyarakat itu lebih baik jangan dikutak-kutek gitu loh. dan saya kira dulu juga enggak nyantumin etnis enggak nyantum sekarang ini sensitif kalau mencantumkan etnis mencantumkan penghasilan gitu lebih baik etnis dan penghasilan itu nanti dicantumkan setelah murid itu diterima data itu memang penting untuk sebuah institusi gitu ya untuk memberikan pelayanan yang jelas tetapi data itu juga bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan tertentu lalu ada saran lain Pak kepada para calon mahasiswa maupun orang tua murid yang protes mengenai hal ini Ya, yang perlu dilakukan adalah menyuarakan terus-menerus kepada pengambil kebijakan supaya kolom itu tidak ada. Kalau aku bukan hanya dua tadi, tapi ditambah juga kolom agama. Gitu. Itu nggak ada relevansinya dengan kemampuan tesnya gitu loh. Itu semua tiga hal tadi, agama, etnis, pengajilan itu diperlukan setelah penerimaan. Artinya sudah dinyatakan diterima. Jadi begitu seseorang itu dinyatakan lulus tes seleksi, terus kemudian mereka mendaftarkan ulang sebagai mahasiswa baru, nah itulah yang kolom-kolom semacam itu baru relevan untuk ditanyakan. Tetapi kalau baru proses seleksi, saya kira nggak relevan. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias. Saya Wendy Lim.